Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibn alhamdulillah inahmaduhu wa nasta'ninuhu wa nasta'atuhu Wa maudhu billahi min syurur ahlusina wa min sayyati anamina Mayahdhiillahu falamudillalah wa maydubilil falamadillah wa ashadu anla ilah وأشهد أن محمد العبد ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبيم محمد وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله لماسك ريال إخوان والأخوة في الدين عز وجل الله كتاب رسول الله سبحانه وتعالى yang telah menimpah kepada kita kenikmatan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wataala datangi majelis ilmu yang mulia atau hadir di dalam kajian ilmu e, untuk membahas atau mempelajari agama kita yang agung di Nusantara dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nih Alhamdulillah kita telah melewati kita ada di akhir uh, tahun bulan Zulhijah ini akhir tahun hijriah. nanti setelahnya bulan Muharram awal bulan hijriah 1439. Ini. Insyaallah ya. dan kita diberikan umur panjang ya, dari Taufik untuk uh, beramal soleh. Uh, Alhamdulillah kita telah melewati musim-musim uh, al-fair, musim ibadah, musim kebaikan, musim ibadah, ketaatan. Ya. Jadi mulai Ramadhan ya. kemudian uh, yang musim Haji, musim Haji. Hari-hari yang sangat Allah agungkan dan Allah cintai, ya setelah kita mengisi dengan ibadah kita akan kepada Allah subhanahu wa taala maka setelah kita berharap, kita seorang mukmin, orang muslim, setelah melakukan ibadah itu. yang terakhir puasa sembilan juz dan juga idul adha ada kurban dan sebagainya ya, kita berharap Bapak Allah subhanahu wa taala setelahnya rajin berdoa dengan doa arba'ah atau global minnah minnaka atas minnaka atas sembilan adib memperbanyak doa untuk berharap diterima ya, berharap diterima amanah Allah subhanahu wa taala Nah, kemudian kita menatap tahun ke depan kembali kita, kita e, semangat ya dan mengajak ilani panjenengan untuk tolongil ilmi. Setelah melewati musim-musim kebaikan itu untuk ee e, intinya apa untuk memupuk ya untuk menumbuhkan iman gitu. Menumbuhkan iman dan takwa gitu kan kejuannya ta'alum tatafu. Juga haji sama. Maka untuk dipelihara supaya langgeng iman ini ya tidak terputus tidak lemah tidak layu gitu butuh dipelihara dirawat disiram ditanami pupuk itu tidak lain yaitu sebabnya atau cara merawatnya iman itu dengan menuntut ilmu syar'i yang syar'i ya untuk diberikan vitamin gitu, ya supaya tetap sehat, tetap e, istiqomah, tetap bercahaya, menghasilkan amal saleh itu dengan terboleh ini mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahuwataala yang agung dan hadis Nabi yang mulia perkataan hikmah para salafus sahabe maka itu untuk menumbuhkan iman terus tumbuh e, dipelihara ya sehat dan mengancarkan cahaya keimanan itu. Nah jadi Kembali kita istiqomah untuk taraweh ilmi mengajak saudara-saudara kita ikhwan kita ya, semangat khususnya di atas manajat al-sunnah adalah untuk kembali taraweh ilmi ya, pada kajian-kajian uh, yang ada di akhir ya. satu hari nanti dimulai. Kita namun kajian kita mengenai kitab tauhid kitab yang mubarak eh kitab tauhid yang karya oleh Syekh Muhammad Al-Mujaddid Muhammad bin eh Muhammad bin Wahab rahimahullah Al ta'ala yang e, syarahnya kita pakai syarah al-jadid fi syarah kitab tauhid al-jadid ini artinya kitab baru gitu ya baru dalam pensyarah dalam penjelasan kitab tauhid yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sudaimani al Al-Qur'an bi an Beliau adalah guru al-mudallis hadis di Mekah al Ka'bah. Ia pun pada kitab yang membawa ini insyaallah uh, pada bab pendah tafsir syahadat la ilaha illallah belum selesai. Kita selesaikan untuk ke bab berikutnya Sampai ayat yang kita bahas adalah adalah surat Al-Baqarah 165 Yang terakhir kemarin dalam surat At-Tawbah ayat 31 Ini dari Al-Baqarah Bulkayim Tentang tafsir Makna sarsir sama dengan syaratnya tafsir itu penjelasan atau ee ya penjelasan keterangan tentang dalilah lah la Allah Dalil yang berikutnya dari Ustaz Al-Mukhtasib binna Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa minan nasi mayastafidu min du'i wa zid anjaza." Jadi lihat mungkin kehormatannya Surat Al-Baqarah 165 Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbuna <coughs> hum Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Wal ladzina amanu asyahu <coughs> Adapun orang-orang yang beriman ada pun orang-orang yang beriman Sangat cinta kepada Allah Cintanya sangat besar kepada Allah wa Dan jika seandainya orang-orang yang zalim Orang yang zalim ini orang yang musyrik ya, Menyembentukan Allah Itu mengetahui seandainya orang-orang yang zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa, azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya kekuatan, kebesaran keagungan itu kepunyaan Allah semuanya wa anna allaha syadidul adab dan bahwa Allah amat berat siksaannya amat keras siksaannya bisa ya? Uh, mereka akan menyesal jika mengetahuinya. Jadi tawaran tafsir. Nah, di sini dijelaskan tentang syarah ijmali. Penjelasan secara umum. Allah Subhanahuwataala mengabarkan, dan menginformasikan kepada kita di dalam ayat yang mulia ini bahwasannya sebagian manusia, sebagian manusia ya, mereka meletakkan atau membuat berhala gitu. untuk mereka, suanangan itu andal ini tandingan, tandingan dalam ibadah kepada Allah berupa berhala-berhala ditunjukkan -berhala. orang-orang Kurais yang terdahulu juga umum pada orang-orang menyebutkan Allah dengan berhala-berhala patung ataupun Orang saleh ya, atau kuburan yang lain. Jadi sebagai manusia ada yang menjadikan atau meletakkan berhala-berhala bagi mereka atau untuk mereka yang di mereka mencintai berhala tersebut. Sebagaimana mereka mencintai Allah, gitu. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan bahwasanya orang-orang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah daripada orang-orang musyrikin. Jadi semuanya orang beriman itu lebih kuat cintanya kepada Allah daripada orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena orang-orang beriman, karena bahwasanya orang-orang beriman itu cintanya Kecintaan mereka kepada Allah itu murni, kecintaan mereka kepada Allah itu murni, kharis. Jadi lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan orang musyrikin. Sedangkan orang musyrikin, ya cintanya itu mutafarid pun terbagi-bagi kecintaan mereka itu, ya antara cinta mereka kepada Allah. Tuh. Jadi mereka juga punya cinta tentang kepada Allah orang musyrikin. Ya, jadi orang cintanya mereka itu eh, lemah sekali karena terbagi-bagi di antara cinta kepada Allah dan mencintai berhala-berhala mereka. Ya. Jadi mereka para orang musyrik ini bapak, melakukan kesedihan dalam kecintaan. Sedangkan orang beriman itu lebih besar kuat cintanya karena lebih murni ya lebih murni hanya kepada Allah Kecintanya Jadi di sini jadi barang siapa yang cintanya kepada Allah itu bersih murni gitu ya. Maka akan lebih kuat, lebih besar kecintanya kepada Allah Subhanahu wa ya, daripada orang-orang yang kecintaannya itu apa? terbagi dengan melakukan kesyirikan eh, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ditunjukkan oleh ayat Allah Swt. Firman Allah Swt. Walaupun di dalam manusia cukup bila sedangkan orang-orang beriman, ada pun orang beriman sangat cinta kepada Allah, sangat besar cintanya kepada Allah, karena kholis bersih, murni cintanya itu tidak dibagi-bagi. Orang musyrik yang cinta kepada Allah juga cinta kepada berhala-berhala sesembahan yang disembah oleh mereka, yang Tuhan Tuhan oleh mereka. Maka, tidak dianggap cintanya itu dan yani, itu e, termasuk orang-orang yang musyrikin karena ya, mereka melakukan kesyirikan dalam mahabbah. Kemudian apa di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman peringatan kepada orang kepada orang-orang musyrikin ya. Dan menjelaskan kepada mereka ancamannya itu dijelaskan dalam ayat itu kepada mereka bahasanya ketika mereka melihat dengan ke, dengan mata kepala mereka melihat apa melihat azab maksudnya. Tatkala mereka pada hari kiamat melihat azab yang dilihat oleh mata mereka langsung. Nah dalam keadaan demikian itu pada hari kiamat maka mereka ber, berandai andai Ya, atau mereka apa, mengharapkan atau berandai Bahwasanya mereka tidak melakukan kesidikan Tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam kecintaan ketika di dunia begitu. Jadi sudah diancam dengan azab itu orang, orang yang melakukan kesidikan dalam masalah mahabbah Dalam cinta, terbagi cintanya Maka diancam dengan siksaan yang akan dirasakan pada hari kiamat Dan dilihat oleh mereka nyata Maka pada hari itu ter, apa, mereka menyesal. Mereka berandai-andai seandainya mereka tidak menyuculkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lainnya dalam masalah kecintaan atau dalam masalah yang lain seperti tahu-tawakal atau ibadah yang lain. Nah itu seandainya itu sudah terlambat sudah. Mereka sudah melihat azab dan nanti mereka akan mengetahui. Ya, Azab itu dengan ilmu yakin, mas. Dan nanti mereka pada hari kiamat mengetahui azab itu, hukuman itu, ya, itu dengan ilmu yakin, maksudnya nggak ragu lagi sudah, karena udah terlihat, sudah dirasakan, kan udah ilmu yakin. Ya, dulu di dunia masih ragu apakah mereka diazab azab apa mereka enggak ya. Tapi begitu sudah masukin neraka, melihat azza wajalla tidak ada celah untuk e, e, kabur atau untuk menghindar, maka mereka mengetahui dengan si yakin yakinya, begitu dengan ilmu yakin bahwasanya seluruh kekuatan, seluruh kebesaran itu milik Allah. Sungguhnya kebesaran itu semuanya kekuatan itu milik Allah Allusanawatalla dan bahwasanya Allah itu maha Keras siksaannya, syaridul adab Ya Allah, Allah subhanahu wa taala sangat keras adzabnya. Kalau sudah mengadzab, syaridul adab Tapi kalau sudah memberi rahmat, tidak terbatas rahmatnya riboknya, tidak dihitung-hitung. Ketika seseorang mendapatkan rahmat, pahala dise si Allah Subhanahu wa taala maka sangat berlipat-lipat tidak tidak ada yang mengetahui batasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengazab innallaha syadidul adab. Jadi tutup dengan ayat Al-Qur'an innallaha syadidul adab. Disemunya Allah Subhanahu wa taala amat berat keras siksaan Nah, ini jelas orang-orang musyrikin itu diancam dengan siksa yang pedih pada hari kiamat. Nah, ee, Fawaidul fawaidu jamak dari faida artinya faidah-faidah dari ayat yang mulia tadi surah Al-Baqarah ayat 165 apa faidah yang bisa diambil sangat banyak di sini ada beberapa poin yang pertama faidah ayat yang agung ini bahwasanya kecintaan itu jenis atau macam dari macam-macam ibadah. Ibahasannya, kecintaan itu salah satu jenis dari berbagai jenis-jenis ibadah. Ibadah apa, Pak? Cinta itu ibadah apa? Karena ibadah dibagi dua ya. Sesuai dengan pengertian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan an ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbulllahu wa yarda'uhu minah aqwal wal af'al al-zuhirah wal-baqinah itu pengertian ibadah yang sangat menyeluruh pengertiannya jadi menurut Ibu Timia adalah ibadah, ibadah sebutan, suatu ungkapan yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan yang berupa yang yang nampak, yang dohir dan juga yang batin. Jadi menurut definisi ibadah tersebut, maka ibadah dibagi dua. Ada ibadah hadhiria, ibadah lahiria, ada ibadah batinia. Maka al-mahabbah masuk ke dalam ibadah batinia, ibadah batinia seperti mahabbah, seperti roja harap radio roja itu kan harap artinya. Tahu, takut, tawakal, bergantung, ikhlas, rubah, rubah itu harapan juga dengan penuh cinta, rhaba, takut, ya atau ya menghindar atau takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar, Dan yang lainnya itu ibadah, batinnya, ibadah lahirnya Lahirnya segi dua ada ibadah lisan, ada ibadah aljawari panjawari, bukannya banyak. Kemudian anggota badan juga termasuk ibadah maliyah di zakat, sedekah dan yang lain itu ibadah. Jadi cinta itu termasuk dari jenis jenis ibadah. Dan jelas cinta apakah kita enggak boleh mencintai yang lain gitu ya. Yang dimaksud cinta di sini cinta ibadah karena cinta itu juga dibagi beberapa macam tapi garis besarnya kan kalau saya, saya inginkan ada dua ya, garis besarnya. ada cinta ibadah dan cinta taubi'at ah, cinta itu ada cinta ibadah, nah ini ibadah, ini khusus untuk Allah ada cinta taubi'at, ah, tabi'at ah. seperti orang mencintai istri mencintai anak-anaknya, mencintai orang tuanya dan mencintai makanan cintai pakaian, kendaraan. Ini boleh tapi tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Yang jadi mengikuti kecintaan kepada Allah. Kalau menyamai atau melebihkan wah itu berbahaya. Bisa termasuk apa? Syirik. Minimalnya dia menyamai itu dosa besar. Melebihkan lebih pun syarak dia itu sudah jadi kalau cinta yang nanti mengikuti cinta yang Allah seperti kita mencintai para Nabi, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah, kita mencintainya. Kenapa kita mencintai orang-orang salihin? Karena orang salihin, orang bertakwa, muahid itu mereka dicintai oleh Allah, kita mencintainya. Jadi mengikuti kan, bukan cinta yang asal, nanti disebutkan. Kita mencintai istri kita karena diperintahkan oleh Allah sebenarnya untuk menyayangi, mencintainya gitu kan. Jadi mencintai orang tua demikian karena diperintahkan oleh Allah seperti nah jadi cinta topengan ini tidak boleh menyalahi syariat gitu ya harus di, di atas aturan Allah subhanahu wa taala tadi atur tentang masalah cinta uh, berlebih maka Allah mengancam dalam surat yang lain kan jika uh, istri kalian, istri kalian, anak kalian, rumah kalian, perdagangan kalian, kalian, kalian lebih kala cinta dari ya? jadi syahdilah gitu kan maka dulu apa azab dari Allah Subhanahu wa taala peringatan dari Allah Subhanahu wa taala berarti diancam jika melebihkan cinta-cinta topiat itu lebih dari cinta kepada Allah maka diancam dengan azab yang pedih nah cinta kepada ibadah itu bagaimana cinta ibadah ini cinta yang mengandung ketundukan totalitas ya Azul wal kudu, jadi cinta yang cinta ibadah itu cinta yang mengandung ketundukan, ke, ketundukan dan merendahkan diri totalitas kepada Allah. Ini cinta ibadah. Ini nggak boleh di, di, di paling paling yang lain tidak boleh. Cinta yang mengandung ketundukan totalitas, ya. Ketaatan totalitas dan menghinakan diri, gitu. penghinaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak boleh kepada yang lain boleh manusia kepada sebab orang mencintai istrinya tak sampai dia menghinakan diri tak sampai macam tak boleh bersujud gitanya seperti istri juga sangat cinta suaminya tapi kalau sampai dia sujud dah ini ini cinta berarti mengandung apa ketundukan atau Penghinaan diri ini enggak boleh harap ni gitanya nah, jadi ada batasnya cinta tu jadi cinta ibadah itu bagaimana maksudnya cinta yang mengandung ketundukan totalitas dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu Diri ini menghinakan diri kita. Kalau kepada manusia hendak hati, kepada Allah menghinakan diri kita. Kepada orang lain tidak akan menghinakan diri. Nah, oh, tidak boleh niraahnya. Nah, ini masalah yang pertama ya, poin pertama dari surat Al-Baqarah 165 bahwasanya kecintaan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah ibadah apa? Ibadah batinnya pada batiniah ini ini benar, benar penting, Pak. Harus kita kaji buku-buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah banyak. Kita harus senantiasa itu harus hadir dalam setiap ibadah uh, al-jawarih atau lisan. Ya. Nah, ini yang menjadikan besar dan kecilnya pahala diterima dan tidaknya ibadah batiniah. Ini sangat urgen, sangat penting ya. Yang kedua, ini bagiannya ditasydutun nufus bisa dikaji kalau kalau kita ingin kaji tasbih tuh nafus dan sucian jiwanya, ini masalahnya ibadah-ibadah e, batinnya ini dibahas cinta itu apa, harap itu apa, tawakal itu apa, e, ikhlas itu apa, nah ini bagiannya. Ya. Nah yang kedua faidah yang kedua al isbaat isbaat tuhan al musrikinayyibun allah, lakinna ada lam yang fahum syirk fiya menetapkan menetapkan bahwasannya orang muslimin itu mereka juga mencintai Allah. Jadi kita menetapkan, kita mengakui bahwasannya orang muslimin itu juga mencintai Allah. Punya cinta pada Allah akan tetapi kecintaannya ini tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Kecintaan mereka kepada Allah itu tidak ada manfaatnya sudah dihadapan Allah Subhanahu wa Kenapa dikarenakan adanya syirik di dalam masalah cinta ini? Karena mereka membagi cintanya dalam hati mereka. Cinta kepada Allah, cinta kepada berhala. Contohnya kalau tadi orang-orang musyrikin cinta kepada berhala juga kepada Allah juga. Iya karena e, mereka juga mempercayai Allah memberi rezeki. Mempercaya Allah yang memberi mudara Mempercaya Allah yang Mengatur alam semesta Tapi satu sisi juga Mereka e, Mencintai berhala Mereka Menyembeli sebelihan untuk berhala Ini adalah bentuk cintanya Mereka bahkan Sebagian ada yang mengusap berhala Mencium berhalanya e, Tabaruk dengan berhala itu ya. Kemudian berhalanya di, Diagungkan sampai mereka mau apa namanya rela untuk tumpah darah atau rela untuk meninggal dunia atau rela untuk mati di jalan untuk berhala tersebut ya, mereka menjaganya mereka memberi pakaian mereka memberi satar apa hijab dan yang lain diagungkan sebagaimana orang muslim kaum muslimin mengagungkan Ka'bah mereka mengagungkan berhala sebagaimana kita mengagungkan Ka'bah kan Allah mengagungkan Ka'bah perintah Aus bin Awat mereka memberikan hijab, memberikan pakaian buat berhalal itu, gitu. Diberi banyak wangi, diberi dupa, apa, apa uh, ukur, gitu, wangi wangian. Uh, Diletakkan di, di, di, di, di, di tempat yang bersih dan sebagainya, yang sebagainya, bentuk apa mengagungkan kepada berhalal. Juga, tak kala dicaci berhalal mereka itu, mereka marah tatkala dicaci maki berhala mereka atau dikatakan berhalanya tidak memberi mudhara tidak bisa memberi manfaat maka mereka juga marah nah, ini bentuk cintanya mereka terhadap uh, kepada berhala-berhala mereka ya. jadi intinya orang musyrikin itu ada cinta kepada Allah tapi cintanya tidak bermanfaat, kenapa karena ada kesesatan ya ada seorang uh, yang dia mencintai Allah juga mencintai sesembahan yang lain mencintai jin atau ya Cintai kuburan orang solehin berlebihan, maka cintanya kepada Allah enggak bermanfaat, ya, kerana ada kesyirikan Yang ketiga, meniadakan keimanan dari siapa saja yang, yang menyukutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam uh, ke, dalam masalah ibadah cinta, dalam cinta dalam masalah uh, ibadah kecintaan, ibadah kecintaan. Jadi meniadakan iman bagi siap dari siapa saja orang yang menyebutkan Allah dalam masalah ibadah kecintaan. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan dalam cinta dalam cinta kepada Allah juga yang lainnya kepada sebanyak-banyaknya lain, maka tidak ada iman. Tidak ada iman. Di imannya dianggap tidak ada Tidak beriman kepada Allah Tidak beriman kepada Rasul Dan tidak beriman kepada kitab-kitab dan lainnya ya. e, Jadi ada orang yang mencintai e, Orang salihin gitu. Atau sampai dia e, Sujud di depannya Sampai dia mencium kakinya ya. Sampai dia ya lah Dia mencintai orang tersebut Sama seperti mencintai Allah Maka tidak ada iman, imannya ditiadakan. Ya, Nafiyul iman, Allahumma. Na ya. Kita ada eh, terjadi zaman sekarang itu orang yang dikultuskan, orang sufi biasanya, ya, orang syiah, ya. orang sampai mencium kaki para pengukap agamanya yang anggap suci dikulituskan. Ya. Itu berarti dia mencium mencium kaki itu berarti ada rasa cinta. Karena di dalam Islam itu tidak boleh yang namanya mencium untuk ibadah, ya kecuali kalau mencium tobiat yang mencium istri atau ibu itu kan masalah lain, ya? itu itu mubah. Tapi bisa jadi ibadah kalau niatnya ke allah. Ini yang mencium tapi bernilai ibadah. Tidak ada di Islam di dalam Islam itu hanya satu, ketika mencium Mas, hajar aswad. ketika ada Rasulullah ya ada Rasulullah, ya. cuma perasaan tidak masalah itu ibadah. Ya, di Ka'bah itu tidak boleh setiap dinginnya dicium-cium, enggak boleh. Itu Ka'bah aja ada aturan, yang dicium itu hanya Hajar Aswad satu. Hajar Aswad diusap dicium. Yang mana yang boleh diusap lagi? Rukun Yamani. Rukun Yamani. Boleh dicium enggak? Enggak ya. ya. boleh. Haram kata <tuh> ulama bid'ah. Itu orang mencium-cium aja apa? Rukun Yamani itu. Iya, Pak ya. Iya, diusap-usap sampai tangannya dicium lagi. Sudah dicium, dicium lagi. <tuh> Ya itu jahil itu Ya Kita lihat kenapa orang tidak tahu Angkanya itu ilmu. Jadi yang boleh dicium apa? Hajar aswat Diusap, dicium, yang boleh diusap Rukun Yaman Yang lainnya tidak boleh dicium, tidak boleh diusap Kalau melakukan demikian Jatuh kepada kesyurikan Kalau juga berkeyakinan Kalau kita mencium Hajar aswat itu Karena Karena batunya itu Bisa memberi manfaat dan beri mudarat Jatuh pada syirik Gak boleh, itu hanya batu Mesti dari surga Kenapa kita menciumnya Ketika mencium itu eh, Bukan, wah oh ini batu ini Ini barokah, ini batu ini ya, ya Bisa nanti laris Kalau ini jualan Pulang nanti bisa naik jabatan Karena orang-orang nyium itu Berbeda-beda kan? Niatnya ada sebuah hadis itu memang ada keutamaan sunnah hukumnya. Siapa yang menciumnya dan mengusapnya dengan jujur, berkatnya asiduku kan, maka nanti ini batu ini di, pada hari kiamat itu punya mata, punya lisan, punya lidah memberi saksi kepada yang menciumnya. Hadis ini memang diperdebatkan tapi oleh Syeikhani dihasankan. Keutamaan mencium dan mengusap banyar asar itu hadis itu yang ada. Selainnya enggak itu ada hadis yang palsu. Jadi siapa yang menciumnya dengan dengan dengan jujur, dengan asiduku dengan niat yang jujur, tidak dibarangin dengan yang tadi gitu kan. Ya. Oh, ingin supaya duniawi, ingin supaya ini. Kan? Apa kita mencium yang pertama? Seperti ungkapan Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Aku tahu biasanya engkau itu batu, tidak memberi manfaat dan mudharat. Jika seandainya aku, jika seandainya aku tidak melihat Rasul, tidak menciummu, maka aku tidak akan mencium kamu. Jadi jika seandainya Rasul tidak mencium madrasah, aku nggak menciumnya, karena Rasul melihat menciumnya, maka Umar mencium. Berarti di sini apa? Alitiba, mengikuti Nabi, mengikuti Nabi adalah ketaatan dan ketaat Nabi, taat kepada Nabi dan kepada Allah. Nah, begitu. Ya, ini dalam masalah mencium. Ah, ada orang mencium musha, mencium itu tidak disyariatkan. Mencium apalagi dinding itu Ka'bah atau juga. Uh, apa namanya tiang-tiang yang ada di Haram atau juga uh, mimbarnya Nabi dicium, diusap Apalah lagi ini kan ini tempat-tempat yang sudah betul-betul uh, agung, agung di si Allah dan juga itu adalah di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berada di Madinah, pernah menginjakkan mimbar, apakah boleh kita mengusap dan menciumnya? nggak boleh, kita diperintahkan untuk sholatnya saja. Orang ada sampai mengusap-usap mimbar Nabi nya gitu ya. Dengan kayunya, kalau tidak dihanyong oleh askar itu mungkin dinding kuburan Rasul itu mau diusap tuh sama orang-orang itu. Kalau nggak dihanyangi, ya mereka atau sudah gulu dalam hatinya, ingin mengukang-ukang dinding-dinding itu. Padahal dinding itu jaraknya sangat jauh dengan kuburan Nabi kalau mengetahui pak, lihat di dalam YouTube ada kan, dalam internet. Jadi kuburan Rasul itu di, itu apa jauh beberapa meter dari dari pintu itu jauh. Itu terhalang dengan ada ada gerbang lagi setelahnya ada gerbang lagi dan kuburan Rasul itu tidak di, tidak ditembok jadi utuh pasir tiga kuburan itu di dalam itu itu pasir Pak. seperti kuburan di baki jadi tidak benar kalau dapetin gambar-gambar kuburan Nabi pakai kuba di ada pakai apa pakai hijab itu kuburan orang sufi nggak benar itu. Jadi kuburan Nabi itu masih tanah sampai sekarang oleh Kerajaan Saudi nggak dirubah. Nah, itu Subhanallah itu memang nah, dijaga oleh Allah SWT dari doa Nabi. Jadi tidak pernah raja-raja sebelumnya juga untuk berniat meninggikan kuburan Rasul. Tiga kuburan itu ya kita lihat itu tembok yang rapi di tengah-tengah itu tanah pasir tiga kuburan itu tanah biasa Subhanallah ya. Nah, jadi Uh, kembali lagi tadi masalah mencium dan cium niatnya i takrab kepada Allah tidak boleh. Ya, uh, di Kaabah saja di Haram, di Madinah apalah lagi kan? Di tempat-tempat selain itu maka lebih batil, lebih haram lagi. Enggak ada satu punnya kuburan Gunung Jati, semena-mena masjidnya ini nyarinya sampai tasbihnya diciumin ah, ini. Nauzubillah. Ya itulah yang tidak apa, e, Mentahui ke kebenaran Ya Yang ketiga Jadi meniadakan iman dari e, Siapa saja yang menyukutkan Allah SWT dengan yang lainnya Dalam masalah ibadah kecinta. Yang keempat Ithbatu sifatul kuwa Lillah Sifatul kuwa tu lillah Azza wa Wa kamar laluh menetapkan sifat Allah al Alkuwah kuat sangat kuat bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempurnaan sifat itu jadi sifat kuatnya Allah itu sangat sempurna apa tidak didahului kelemahan dan tidak akan melemah setelahnya jadi sempurna sudah <tuh> kalau kuatnya manusia itu didahului kelemahan Bahkan malaikat saja begitu kuat hebatnya, didahului kelemahan dia, karena sebelumnya enggak ada malaikat Allah ciptakan, berarti kan lemah. Gitu ya. Allah ciptakan dan apakah malaikat nanti akan kekal begitu kuat? Tidak, nanti suatu saat juga akan dibinasakan. Seluruh malaikat itu juga akan merasakan kematian. Hake sama malaikatul maut itu akan dimatikan, semuanya dalam dibayar. Ya, jadi nanti kan tidak ada yang lain. Lima puluh muluk liau saudara Siapa datang aja pada hari ini? Enggak ada yang menjawab. Lillahi walhil quran. Milik Allah yang maha e, perkasa dan maha maha e, yang maha perkasa dan maha perkasa. Ya enggak ada yang lain, enggak ada yang hidup karena semuanya sudah dibinasakan. Itu atas itu ke udah ketentuan Allah semuanya akan binasa dihubungi bumi dan di langit tidak ada yang tersisa kecuali yang ditinggalan Allah di surga dan terakhir Uh, baru setelah itu Allah menciptakan kembali makhluknya dengan kehendak dan kekuasaan Allah semesta ini sifat kuat Allah oh. kenapa sifat Allah sempurna sempurna karena tidak didahului kelemahan dan tidak akan lemah ya, manusia sehebat hebatnya manusia awalnya lemah terus sudah hebat sudah kuat nanti juga lama-lama lemah dan lama lama meninggal sudah ya kayak nah jadi menetapkan sifat kuat di, ditunjukkan oleh ayat di sini apa qul lan al quwwata lillahi jamia. ini sifat tapi bukan eh uh, ayat itu sifat dan juga akhirnya apa menjadi nama yaitu al qawiyyu nama Allah al qawiy nama Allah yang agung yang terbaik memiliki sifatnya itu al quwwah itu al quwwah dilmat itu kan memiliki kekuatan Kemudian ini uh, hubungan kaitan antara ayat dengan bab. Nah ini, ini sistematis kitab ini, ya, singkat tapi juga mendalamnya. Uh, hubungan antara ayat dengan bab. Ini kan ayat 100 uh, Surat Al-Baqarah 165 Ini hubungannya apa dengan bab? <tuh> Saya mengatakan di sini hubungannya yaitu yang dimana ayat tersebut menunjukkan kepada makna atauhid at dan juga makna syahadat allah ilahilallah ya, jadi ayat yang ayat uh, tersebut ayat yang, yang mulia tersebut itu menunjukkan pada makna tauhid dan sekaligus makna syahadat allah ilahilallah apa hmm. yaitu maksudnya maknanya yaitu hmm. ibrulillahi bil biaasil hubbi Allah Dia setelah jinul Ikhlas beribadah jamii yaitu maksudnya maknanya jadi makna la lahir yang terkandung dalam ayat itu, yang terkandung dalam ayat surah Al Baqarah 65, maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa? Dalam kecintaan, dalam pokok kecintaan, dalam pokok kecintaan, yang mengharuskan dengan adanya pokok cinta itu, pokok pangkalnya cinta, mengharuskan apa? Ikhlas dalam seluruh macam ibadah, ya, hmm. mengharuskan ikhlas, dalam, ya ikhlas dalam mengerjakan seluruh ibadah untuk Allah Subhanahu Wataala. Ya, karena hmm. adanya cinta yang pokok ini, maka apa? Ya, apa ya? Istilahnya ini, keharusannya apa? Maka apa? mau harus ikhlas dalam setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua salat saya, qoman, nusuki wa kham, inna salati wa nusuki. Nusuk itu perbelihan, kurban saya, ya masuk juga ibadah. Nusuk di sini juga ibadah yang lain, yang khususnya adalah sembelian kurban. Hidup saya dan mati saya adalah lillah untuk Allah Subhanahu semuanya. Ini bentuk ikhlas. Nah, jadi mengesahkan Allah dalam apa pokok kecintaan Tadi, yaitu cinta Pokok cinta di sini, pokok cinta ibadah di sini Cinta yang, pokok yang utama Sehingga melahirkan kecintaan-kecintaan yang lain Yang bernilai ibadah Cinta karena Allah, kan? benci karena Allah Ini adalah uh, konsekuensi keimanan kan Nah, ini uh, asal pokok kecintaan itu kepada Allah semenuatah Ya, kemudian kepada Rasulullah sahabat-sahabat, kemudian kepada para sahabatnya yang mengikuti, kemudian para ulama, para ashari yang lainnya. Ya. Nah jadi kalau cinta pokok itu apa di apa khusus milik Allah swt. Tidak tidak mau Allah diduakan dalam masalah cinta ini, tidak mau cinta ibadah nih katanya ini, tidak ya Allah tidak menghendaki untuk diduakan maka jatuh kepada kesedihan intinya dalam ayat ini perintah untuk tauhidul uhbu wal mahabbah mentauhidkan Allah dalam cinta ibadah maka apa orang yang me, me, menduakan menyukutukan Allah dalam cinta masuk ke dalam syirkul akbar syirik besar ya syirik besar maka ditiadakan iman dan tidak ditiadakan tauhid maksudnya iman ya tauhid ya. Iman tidak ada, etawi juga tidak, tidak ada. Ini jadi intinya orang yang jatuh kepada syirik al maha ini bisa masuk ke dalam sikul al maha, sikul. Nah ini tentang ayat uh, surat al baqarah 165. Nah ini juga apa namanya tafsir daripada syahadatu an la ilaha illallah ya itu di dalamnya apa mengesahkan seluruh bentuk ibadah pada Allah gitu kan yaitu ibadah itu salah satunya apa cinta taat dan tunduk yaitu milik Allah kan makna la ilaha la ma'budu bihaqqin illallah tidak ada yang berhak menerima ibadah kecuali Allah nah ibadah itu kan umum banyak eh salah satu ibadah di sini itu apa Yaitu cinta Kecintaan kepada Allah SWT Keikhlasan Ketahatan nah, Kemudian dalil yang lain Yang kita lanjutkan dalam hadis sekarang oh, Ayat sudah kita perasa satu persatu. Kembali berikutnya Pindah kepada dalil as-sunnah Fis-suhidi Maksudnya fis-suhidi dalam suhih muslim Adi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anahu qala man qala la ilaha lallahu Wa kaqara bima yu'badu min dunilah Harumah maluhu Adamuhu wa isabuhu Ala Allah Azza wa Jalla Adi sebehat iman muslim Dalam uh, babul Amru bil kita dan nasib Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Awasannya beliau bersabda Barang siapa yang mengatakan atau yang mengucapkan la ilaha illallah bukan berarti ini saja ya masuk ke dalamnya Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah wakafar ya. bin Mayubalu minggondilah dan dia kafir ya, atau mengingkari apa mengingkari e, semua atau mengingkari e, sesembahan sesembahan selain Allah Subhanahuwatah dan dia kafir terhadap sesembahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala maka diharamkan hartanya dan diharamkan darahnya sedangkan hisabnya itu di e, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa hisabun hisab, hisabnya ini urusan dia tentang hisab dosanya kesalahannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla Nah ini e, apa namanya dari dari sunnah tentang tafsir makna kalimat la ilaha illallah ada dalam hadis ini kita lihat di sini siapa kata kata rasul saw barangsiapa mengucapkan la ilaha illallah nah, mengucapkan di sini mengucapkan dengan lisannya dibarengi dengan mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensi kandungan kalimat itu. Jadi ketika seseorang uh, mengucapkan La ilah illallah Itu harus apa uh, dibarengi dengan tiga hal Yaitu mengucapkan dengan bisanya Mengetahui maknanya Tahu maknanya kalimat itu La ma'budah bihaqil illallah Tidak ada sebahagian yang berhak di ibadahin Tidak sebahagian yang berhak di ibadahin Kejuali Allah SWT dan mengamalkan konsekuensi kalimat tersebut, kandungan kalimat tersebut diamalkan. Itu maksud dari ber apa mengucapkan atau mengatakan la ilaha illallah. Ya mengucapkan dengan lisan tentu di harus diyakinkan dengan hati. Mengucapkan dengan disan, diyakinkan dengan hati, mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensi kalimat tersebut. Kalau ada, ada yang bertanya dari mana uh, penafsiran atau makna la ilahi illallah itu artinya La ma'buda bihaqin illallah kan? Bisa, Tidak ada sebanyak merah di ibadah yang kecil Allah Itu di uh, istimbad atau kesimpulan dari dalil dari salah satu firman Allah SWT surat Al-Hajj ayat 62 Al-Hajj ayat 62 makna la ilaha illallah itu dengan maknanya la ma la ma'budu ma'bud bihaqqi illallah itu di diambil dari uh, kesimpulan surat Al-Hajj ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Dzalika min annallaha huwal haqqu wa anna may yad'una min ghairihi wal batil wa annallaha al 'aliyyul 'azim". Jadi demikian itu Dikarenakan bahwasanya Allah lah uh, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang hak begitu ada kata wal hak yang hak uh, wa anna ma yaduuna minhu du, minhu wal batil adapun sesembah, uh, sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu yang diseru selain Allah Subhanahu itu adalah mereka itulah yang batil mereka itulah yang, yang batil wallahu a'lam aliyyun kabir dst sehingga Allah Maha Tinggi dan Maha Besar dari Ayat inilah, ya, eh, apa, lahir atau diambil makna la ilahillallah artinya la makbudah bhihkim ilallah. Setelah itu dalam surat Luqman, saya lupa ayatnya, ayat, -ayat terakhir, sama ayatnya itu persis, ada beda adegan sedikit. Selalu Luqman, bisa dilihat di dua ayat tentang dalil makna kalimat la ilahillallah. Jadi intinya kalau seorang kalau nabi mengatakan ya dalam hadis itu qala la ilallah itu bukan hanya mengatakan mengucapkan tapi tadi diyakini dengan hati, mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensi dari kandungan kalimat tersebut. Nah, kemudian uh, makna laqta Arabi ma yu'minu billah dan kafir mengingkari apa? Uh, mengingkari seluruh sembahan-sembahan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari dengan apa yang disembah selain Allah subhanahu wa taala. Mengingkari eh, tuan tuan selain Allah, gitu, yang disembah selain Allah subhanahu wa taala. Masunya mengingkari bahwa apa? Mengingkari seluruh sesembahan selain Allah, seluruh tuan tuan yang disembah selain Allah, itu mengingkari dengan hatinya, dengan lisannya. Mengingkari dengan hatinya. Artinya mengingkari itu tidak benar batil kan? Katakan dalam Al-Qur'an wal batil, batil batil seluruhnya. Ya, yang disembah oleh budha, budha oleh Hindu, oleh orang Nasrani dengan patung Yesus gitu ya. Yahudi juga. Kemudian juga kaum wuju dan agama musyrik yang lain dengan berhala-berhala dan qaburiun, orang yang mengagungkan kubur. Kita mengingkari dengan hati kita. Kita membencinya itu tidak benar, itu batil semuanya. Dengan lisan juga, ya kita dengan lisan kita mengingkarinya Ya, kita kan kan gak benar itu Haram itu, batil itu, kesyirikan ya. e, Kemudian juga dibarengi dengan amal maksud perbuatan kita menjauhi hal-hal tersebut Menjauhi sebab-sebab mendekati kesyirikan Maka dilarang untuk sholat di kuburan Nah gitu kan Bukan berarti ketika orang sholat jatuh pada syirik Tapi itu wasilah kepada syirkul akbar Maka dilarang sholat di kuburan Bukan sholat jenazah ya Kalau jenazah boleh, sholat biasa di kuburan boleh ya Jadi, Tidak boleh karena Tidak boleh uh, Meninggikan kuburan Tidak boleh menerangi kuburan Tidak boleh dipasang kubah Karena wasilah meresyiri Hukumnya haram Jadi tidak boleh kita Mendekati Perbuatan-perbuatan yang akan menjubah Sementara syirkul akbar Haram darahnya Haram hartanya apa maksudnya Haram tidak boleh diambil Sembarangan Haram darahnya Tidak boleh dibunuh Dan ini Seorang muslim yang haram Darahnya tidak boleh dibunuh maksudnya Dan tidak boleh diambil Hartanya Kecuali karena sebab sebab Syari Apakah Ketika Orang boleh diambil hartanya, ketika dijakap ya, sudah jatuh di shop dan haul maka diambil secara paksa boleh. Yang kedua kalau dia apa namanya denda ya denda merusak barang kaum muslimin yang lain ganti rugi. Nah maka hartanya harus diambil itu harus. Tapi asalnya itu kan diharamkan, mengambil tanpa sebab karena dia ganti rugi, dia denda dia merusak barang orang atau mobil orang ya harus diambil hartanya yang diganti darahnya haram ke muslimin tapi dibolehkan dalam hal yang lain kapan dibolehkan? yaitu ketika kisos ya, ketika kisos atau dihukum had yaitu e, raja yang zina muhsan yang sudah nikah. Kemudian dia zina maka dihukum mati dengan rajam. Oke, kalau yang di bujanglah kan dicambuk 100 cambuk diasingkan satu tahun. Nah, itu hukumnya atau apa namanya? hukum kisos, ketika membunuh dibunuh lagi Hukum asalnya haram, enggak boleh bunuh kaum muslimin. Tetapkanlah jatuh kisos, maka dibolehkan untuk dibunuh. Dan ada tambahan ya Kapan seorang muslimin itu hartanya haram diambil, darahnya haram ditumpahkan, yaitu yang menegakkan dua hal. Pertama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan, tahu maknanya, mengamalkan. Yang kedua mengingkari seluruh sesembahan, sembah selain Allah swt. Ini ini syaratnya. Mengingkari seluruh sembah sembah selain Allah. Mengingkari perbuatan syirik. Nah, ada kaum Muslimin yang mengucapkan kalimat la ilahaillallah, tapi dia tetap melakukan kesyirikan berbuat syirik akbar maksudnya, ya, menghukumkan kuburan patung-patung yang lainnya. Meskipun mengucapkan la ilahaillallah, maka darah dan hartanya tidak diharamkan. Tapi ini siapa yang melakukan? Itu walil amri, penguasa, bukan perorangan. Bagi itu orang Muslimik boleh kita ambil, curi kita. Salah pemahaman orang-orang yang katakan jamaah islamian ya dulu ya yang, yang yang yang takfiri takfiri takfiri yang di Indonesia kan terkenal nggak apakah itu konspirasi apakah itu salah pemahaman mereka akhirnya mau ngambil harta-harta kaum muslimin gitu kan yang dianggap kufur bang diambil dirampok gitu kan ada beritanya mungkin salah pemahaman di sini yang melakukannya bukan per individu per kelompok tapi oleh amri penguasa jadi jadwal ada Orang-orang yang, yang mengucapkan kalimat itu, tapi dia melakukan kesyirikan maka sebagai amir boleh mengambil harta hartanya atau menumpahkan darahnya, kalau tidak mau bertolak. Ya, itu di, harus ada e, pemimpin melakukannya, bukan individu kelompok. Tidak benar, makanya itu e, dikatakan akhirnya jamaah takfir menumpahkan darah sebarannya. Ya, kecuali kalau membela diri itu lain lagi. Ya, tak kalau orang adalah seorang kan membela diri di faq ini lain lagi bukunya. Nah hisapnya itu kalau sudah dia mengucapkan kalimat lahirullah mengingkari seluruh sembahan selain Allah subhanahuwataala, mengingkari ya benci dengan lisan dan hati dan perbuatannya, maka apa hisapnya diserahkan kepada Allah. Hisapnya diserahkan kepada Allah subhanahuwataala, Yaitu Allah yang langsung yang akan Kisahnya pada hari kiamat ya, Jika dia punya kesalahan Dosa yang lainnya Dia serahkan kepada Allah SWT ya. Tentu kalau ada hukum hat Kalau yang, yang, yang ya, Tidak terkena hukum hat Kisah, sekarang negeri, negeri kita tidak ada Kisah segitu, kan hat Yaudah, serahkan kepada Allah Jika dia jujur Yang bertobat ya, Atau yang lainnya Maka Allah akan beri pahala Maka jika dia munafik dengan ucapannya itu, maka Allah akan mengazabnya. Ya, jadi sudah serahkan kepada Allah SWT. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat Taqalludulah, maka hisabnya itu diserahkan kepada Allah. Jika dia jujur dengan kalimat itu, maka Allah memberi pahala pada hari kiamat. Tapi jika munafiqon, itu munafik hanya mengucapkan lisan, hatinya mengingkari, maka Allah akan mengazabnya pada hari kiamat. Jadi dari perkataan ini, kita menilai seorang itu menghukumi kohirnya Kalau sudah kelihatan muslim, ya sudah Kita hukuminya seorang muslim Tidak boleh dibunuh, tidak boleh di... Tadi kan bicara boleh dibunuh ini, ini kaitan Amir, walil Amri ingat ya Jadi tidak hmm. boleh individu. Tahu orang itu berbuat syirik nih di kuburan, oh berarti boleh dibunuh nih e, Ada kan dulu orang bunuh dukun gitu kan ya. Bukan individu bunuh dukun, tapi itu dibawa diangkat ke Hakim dulu Kuwait Saudi ada orang dia penyihir dia dukur dibawa diadili di pengadilan syar syariah apa syar syarina pengadilan syariat kemudian nanti dihukum hukum mati ya nanti penguasa yang hukum mati bukan hukum apa bang hukum main hakim sendiri hukum rimba jadi bakar kemarin ada orang nyuri dibakar orang nyuri ini nyuri ampli gitu ya naudzubillah ya Bapak, harusnya diadili dulu. Nah, ini maksudnya hisabnya diserahkan kepada Rasulullah taala, kita menilai zahirnya kepada seorang muslim ini khususnya, maka hisabnya sangatlah berat. Dia punya salat, dia punya dosa, biar dia ada Allah yang menghisabnya. Kemudian penjelasan secara umum, ini maksudnya penjelasan hadis yang mulia ini, eh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis yang mulia ini Bahwasannya siapa saja yang bersahadat Allah ilaha illallah Dan mengingkari mengingkari dengan hatinya dan lisanya Seluruh sesembahan sesembah selain Allah Mengingkari dengan lisanya, dengan hatinya Seluruh sesembahan sesembah selain Allah Maka ya diharamkan ya, atas muslim tersebut atau diharamkan baginya orang tersebut untuk diambil hartanya kecuali dengan kewajiban-kewajibannya dalam syar'i dalam syar'i'an seperti zakat, li ya, zakat Maka itu harus diambil, ya karena itu kewajiban dan juga diharamkan di, apa ditumpahkan darah haram ditumpahkan darahnya itu dibunuh kecuali sesuatu yang apa diwajibkan oleh syar'i'an untuk di, di, dibunuh seperti karena dia zina, <coughs> pada insan itu zina itu setelah menikah, gitu ya. karena setelah menikah maka dirajam sampai meninggal dunia. Ya, atau yang lainnya kisos dan yang lainnya, atau kufur ya, atau murtad setelah keimanan. Ya, kalau dia murtad itu halal darahnya bukan per individu. Kata-kata ya. menumpahkan darah dalam Islam sekali lagi nanti diterangkan pelarangan selanjutnya. Salah atau alusunan itu apa menghalakan darah atau Enggak. Jadi aturannya nanti kepada penguasa. Kalau sudah menumpahkan darah itu dibawa ke penguasa. Well awlauhri, enggak bisa pergi di luar. Itu salah, enggak boleh. Kecuali tadi kan diva yang ada orang rampok kita berkelahi. Akhirnya kita harus membunuh. Nah, itu lain lagi. Karena itu namanya kontrol vato yang membunuh karena kesalahan, tidak bukan karena apa aman atau etimas karena sengaja kita nggak ingin bunuhnya karena orang itu membunuh kita menjaga membela diri akhirnya terbunuh orang itu nah, itu kesalahan ada ada konsekuensi yang yang tidak harus dibunuh atau kisos murtad boleh ditumpahkan darahnya atau kisos tadi kan dia membunuh dibunuh lagi dan adapun hisabnya tentang perbuatan-perbuatan yang e, tersembunyi yang tidak diketahui, tersembunyi, mungkin dia zina, yang diam mungkin dia mencuri, mungkin dia berbohong, mungkin dia yang lainnya, maksiat intinya. Maka itu dibiarkan dan nanti pada hari kiamat Allah yang akan menghisabnya. Itu kan jika dia jujur sebagai orang beriman maka Allah memberi pahala jika dia menafik maka Allah akan menghazaninya. Wa inkaal sholikhon as'aloh. Orang yang jujur dalam imannya Allah akan beri pahalanya meskipun dia ada maksiat nanti mungkin karena banyak kebaikannya maksiatnya itu akan dihapus gitu ada kan jadi uh, ada orang yang datang dengan kemaksiatan di, di bawah tauhid ya selain uh, maksud di bawah kesyirikan ininya maksiatnya maka bisa dihapus karena kebaikan kebaikannya kalau orang itu masih bertauhid eh uh, adapun jika dia berdusta dalam dalam uh, ucapan ke, Shahada tersebut maka dia orang menafik maka Allah akan mengazabnya menghukumnya pada hari kiamat. Ya faidah dari, dari dari hadis yang yang mulia faidahnya apa? Yang pertama faidahnya pati lah keutamaan Islam yang dimana Islam itu melindungi darah dan apa sini ya, dan yang melindunginya memelihara darah uh, dan harta. Ya, seorang. Kemudian yang kedua, wajibnya menahan diri dari orang kafir, maksudnya jangan tergesa-gesa membunuhnya apabila dia masuk Islam. Apabila masuk Islam, meskipun di ketika dalam keadaan perang, dalam keadaan perang tiba-tiba orang itu mengucapkan lailahaillallah Muhammadur rasulullah, maka kita menahannya, enggak boleh dibunuh. Sampai mengetahui apa darinya e, hal yang menyelisi syariat ya kalau sudah mengucapkan itu menyelisi syariat mau mencaci maki rasul atau mencaci maki islam atau mencaci maksi Allah subhanahu wa taala maka boleh dibunuh sahabat jadi jangan dulu dibunuh kalau orang kafir masuk Islam meskipun dalam keadaan perang ditahan dulu sampai mengetahui darinya ada sesuatu yang perbuatannya menyelisi syariat maka boleh dibunuh di dalam perang tersebut ya. Kalau di luar perang nggak boleh dibunuh jadi bawa ke hakim bawa ke pengadilan syariah nanti yang menentukannya dia boleh dibunuh karena murtad. Ya, kalau di kita kan masalahnya nggak bisa ya. ya biarin aja daripada atas ya permintaan kalau yang menghukumnya begini pada akhirnya dibawa ke pengadilan juga ya tetap orang eh, apa tidak akan dihukum seperti pengadilan syariah. Yang ketiga eh, bahasanya anak syahsab. Biasanya seseorang itu kadang, seorang itu kadang ada yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kadang ada seorang mengucapkan, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tetapi tidak mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya orang mengucapkan syahadat, tetapi tidak mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengingkari apa namanya kuburan yang disembah, wali-wali yang diagungkan. Ada, ya orang tersebut. Bati berarti orang ini belum sempurna tauhidnya. Ya, bisa jadi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebagai muwahhid orang bertauhid murni. Ya. Yang mengucapkan bahkan dari wiridnya juga karena ada orang dia ngarungkan kuburan ya, sunan-sunan di Indonesia. Tapi di kuburan itu dia buat zikirnya itu lailahaillallah sampai ribuan. Ya, semalam suntuk. Ya, saya pernah pernah ya, untuk lihat saja bagaimana orang di E, makam Sunan Ampel di Surabaya. Jadi orang itu zikir di depan kuburan dengan zikirnya kalimat ini. Orang ini nggak paham. Ya, kalau paham gak, kan dia ya zikir di tempat itu dan orang semuanya kan me, apa? Kalau bahasanya ngelap berkah gitu ya, menginginkan keberkahan. Itu sudah jatuh kepada syirik kepada kuburan-kuburan. Naudzubillah. -kuburan. Jadi ada seorang yang mengucapin kalimat ini syahadat tapi tidak mengkali sunnah Yang keempat. Uh, apa yang bar biasanya syarat syarat keimanan itu syarat keimanan mengucapkan kalimat la ilah ilah dengan lisannya dan juga dibagi apa mengingkari seluruh apa yang disembah selain allah swt mengingkari sembah-sembahan tuan-tuan selain allah swt nah ini ini syarat iman syarat iman yang pokok Mengucapkan kalimat tu tauhid dan mengingkari seluruh sembahan-sembahan Selain Allah SWT ya. Karena kalau dikembalikan kepada Definisi Islam Apa-apa Islam itu kan secara definisi Islam uh, Al-Islamu Istislamu lillah Bitauhid ya. Islam itu istislamu lillah Bitauhid, menyerahkan diri Berserah diri kepada Allah dengan Tauhid ya. Wal-inqiyadu bi Bitauhah, wal inqiyad tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan, tunduk patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, ditolak. tidak cukup di sana, al-baro'atu, al-baro'atu mina wa ahdhihi, itu Islam, hanya sempurna dan berlepas diri dari seluruh bentuk kesyirikan dan orang-orang musyrik, berlepas diri di sini, al-baro', ya, nah jadi ini sesuai dengan dalil ini ternyata dengan dari hadis nabi pengetahuan Islam tadi kan wakafarobi ma'yuqaduming dunila mengingkari ini bebas diri kata-kata kafarobi bebas diri dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahuwataala maka inilah syarat iman maka iman ini di diakui oleh Allah Subhanahuwataala yang kelima analahukma fit dunya ala tuhhir sesungguhnya hukum di dunia itu menurut zahirnya saja. Kita menghukumi seorang menurut zahirnya. Kita tidak dituntut untuk melihat hati-hati orang enggak gitu. Kalau sudah dia dia salih, sholat dia, ya, alhamdulillah jujur agama muslim insyaallah, kita mencintainya. Ya. Eh adapun dia menyelisih syariat masalah syirik itu, maka kita menjauhinya atau mendakwahinya tidak benar kalau dia jatuh pada kesyirikan, sudah kita menjauhinya. Ya kalau sudah kita menasihatinya atau mungkin dia tidak mengetahui hal yang lain. Yang keenam e, haramnya mengambil harta orang kom muslimin kecuali dengan sebab yang dibolehkan oleh syara'i seperti zakat atau juga ta'zirah, ta'zirah hu yaitu karena apa ganti rugi. Ganti rugi karena disebabkan kerusakan Rusakan, ya Dia merusak barang orang lain, saudaranya, maka wajib ganti rugi Kecuali kalau Rito ya Tapi kalau barang-barang yang ringan itu mungkin pulpen, mungkin ibu ibu apa misalkan ya Barang-barang masak yang yang ringan mungkin Tapi bukan yang mahal gitu ya Kalau mahal ganti rugi lah Kalau yang mahal mobil dan yang lainnya ya Harus wajib ganti rugi Kecuali dengan memaafkan ini pahalannya besar jadi memaafkan Ya ada orang tabrakan sedikit saja kan, pengok gitu, enggak enggak minta dituntut Sudah kita maafkan di orang Muslim juga, Di orang e, taat gitu. Tapi ada orang lecet sedikit itu harus ke polisi gitu ya, minta ganti rugi ada kayak gitu. Ke dalam hati kita ada orang ni pada Muslim, apa-apa ya, kita ganti. Tapi kalau kita keadaan demikian hanya serempet sedikit, pengok sedikit sudahlah kita maafkan salaman di jalan, dah beres gitu karena lebih besar pahalanya memaafkan Kemudian di sini yang terakhir di sini apa namanya? Kaitan hubungan antara hadis dengan bab apa kaitannya antara hadis tersebut tadi dengan bab tafsir la ilaha illallah. Yang di mana di sini hadis yang mulia tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan terhadap makna at tauhid dan tafsir syahadatul la ilaha illallah. Ya, yang dimana tidak akan sempurna kecuali uh, kecuali uh, dengan uh, mengingkari seluruh sesembahan sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Jadi menunjukkan tafsir kalimat tak in maksudnya apa? Yaitu mengingkari seluruh sesembahan sesembahan selain Allah Subhanahu Wa ya Taala. Jadi orang yang <tuh> apa, mengucapkan kalimat la ilaha harus kalau ingin sempurna tauhidnya maka dia harus mengingkari seluruh sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu Kemudian di sini ada tambahan wal kafir wal musyrik yang tulu minhu wahidun minan ismin min, min uh, al-islam wal kitab. Ya, ini kaitannya dengan Masalah uh, Muhammala uh, dengan orang kafir dan musyrik. Si sebutkan uh, orang kafir, orang musyrik. Ini orang kafir orang uh, secara umum orang kafir mungkin ateis ya atau menghujjul orang musyrik uh, orang buddha Hindu ya, yang lainnya Ini mereka dituntut satu dari dua hal di dalam Islam. Maksudnya kalau mereka dibawa kekuasaan Islam. Ya ini dituntut satu dari dua. Ya harus masuk Islam. Dipaksa, bukan bukan ini didawai masuk Islam. Ketika kaum muslimin pemerintahan Islam menaklukkan sebuah negeri gitu ini maksudnya. Apa yang dituntut dari orang kafir musrik itu dua? Eh satu dari dua. Kalau dia masuk Islam, ya menerima. Kalau enggak, itu diperangi. Jadi tidak ada jizya Tidak Terus. harus bayar jizya Dua hal saja, kalau dia mau masuk Islam Sudah selamat, kalau tidak mau diperangi Itu orang musrik secara umum ya, Buddha, Hindu ya. e, Yang lainnya Ada pun alul kitab, beda alul kitab Orang Nasrani, Yahudi, dituntut Satu dari tiga Satu dari tiga Ini khusus alul kitab, Nasrani dan, uh, dan Yahudi, ya musrikin Tadi orang majusi, penyembah matahari Penyembah api gitu, di Jepang gitu ya Sedangkan al-qur'an itu dituntut satu dari tiga oleh pemerintahan Islam kalau sudah menaklukkan negeri-negeri tersebut yaitu masuk Islam atau bayar bayar dziya membayar dziya dziya ini upeti kita upeti atau diperangi ya jadi di tahapannya suruh masuk Islam kalau mau saya tetap agama e, nasrani berarti kamu bayar dziya kalau nggak mau bayar dziya berarti yang terakhir diperangi sampai dia dibunuh atau diusir ya nah ini hukum dalam apa bermuamalah dengan orang kafir baik musyriqin atau ahli kita ini, ini ini ini apa hukum ini diterapkan antara eh, pemerintah wabarakat bukan individu ya bukan individu kita kepada orang Nasrani eh hey, wabarakat Islam kamu oh kalau nggak mau kau bayar uang ke saya pada kepada ustadz, pada, ustad, pada kiai, enggak boleh. atau kalau enggak mau saya bunuh enggak. ini kaitannya dengan kekuasaan pemerintah Islam ketika melakukan sebuah negeri, negeri itu negeri Nasrani misalkan ya, sudah di, ditaklukan, kamu masuk Islam. kalau masuk Islam selamat, kalau enggak tetap tetap jadi agama Kristen, eh, Nasrani atau Yahudi, tapi kamu bayar jizyah sekian sekian misalkan. Dia mau bayar dia. Oh, saya enggak mau enggak mau berperang dia. Oh, berarti yang ketiga kamu diperangi sampai dibunuh. Nah, ini ada tahapannya. Jadi begini, eh uh, Islam yang agung tidak sembarangan ya. Eh uh, adapun muamalah yang lainnya dengan uh, mereka tidak dibedakan, membalas mu orang musyrikin dengan kita kecuali dalam masalah nikah. Masalah nikah Eh, kita laki-laki boleh menikahi perempuan Nasrani Yahudi, tapi yang memelihara kehormatan, kan? Ya, melihara kehormatan. Eh, tapi kita laki-laki Muslim tidak boleh haram menikahi wanita-wanita musyrikin. Tidak boleh kita menikahi wanita Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, eh, musyrik pokoknya. Nah, tapi kita boleh menikahi orang wanita Kristen Nasrari katakan, tapi yang melihat memelihara kerahmatan e, atau Yahudi kita. kalau wanita muslimah mutlak, enggak boleh menikah dengan laki-laki musyrik atau laki-laki Kristen laki Yahudi mutlak, kalau kita laki-laki juga masalah makanan, yang kedua makanan kalau yang lain, masalah yang lain boleh, bisnis atau yang lainnya, sosial makanan makanan yang dibolehkan sembelihan biasanya bukan sembelihan ahlul kitab saja, sembelihan orang Kristen dan Yahudi boleh kita makan sembelihannya. Sedangkan sembelihan orang musyrikin total itu hukumnya haram. Baik dia mengucapkan mau ucap bismillah atau enggak pokoknya haram musyrikin itu. Maka sembelihan orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu dari Jepang, Korea gitu enggak boleh itu haram. Hati-hati -hati kalau kita pergi Korea, ke Jepang, cari makan yang betul halal gitu. Ya. Atau lah, kalau di Islam makanan laut aja gitu ya. Takutnya juga itu ya mereka juga enggak disebeli sembelih gitu. Enggak, kalau lihat di kalau mereka enggak tahu penyembelih. Ya mereka dicekik, disetrum, di apa itu ya, nauzubillah jadi sudah menyalahi syari' dalam caranya juga gitu ya. Allahu a'lam kita enggak sini. Yang 10 ya. Uh, alhamdulillah selesai bab yang kedua kan ya ke yeah. uh, tentang ya, tafsir kalimat la ilaha illallah. Nah, yeah. macam tadi juga. Oh, ya, Kenapa? Atau kan dia kan. Ini apa yang ketujuh tentang bab asyirku al usul uh, hiqa uh, wal khayti wa nahwaha di rafa'il bara' wa dhabih. Itu bab tentang termasuk kesyirikan memakai gelang-gelang atau apa sih ini kain ini kain ya kiri kain ya atau ya benang-benang atau semisalnya uh, jiman di sini untuk menolak bala untuk mengangkat bencana bala atau menolaknya ya karena sudah jam 10 ya kita berhenti mungkin nanti jumatnya akan ada pembicaraan selanjutnya silakan ada pertanyaan kita yang sembelih anak kita tadi kalau tidak dengan nama Allah itu benar. Iya. Kamu tahu kalau tahu ketika menyembelihnya, tahu kita harus lihat enggak menyebut nama Allah. Ini ya? maka kita tidak diperbolehkan untuk memakannya. Tapi kalau di luar kemampuan kita karena kemuliaannya umum hmm. Allah membolehkan, ada kan dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 5. Iya, ayat 5 sudah iya, bisa. Allah membolehkan makanan mereka halal bagi kita dan makanan kita halal bagi mereka begitu dan minuman uh, mereka juga halal bagi kita. Uh, karena keumuman dalilnya Allah menghalalkan itu sampai hari kiamat. Kalau kita tidak mengetahui dan itu ada datang dari negeri mereka kemudian juga kita ada di negeri mereka dan itu mayoritas orang Nasrani gitu kan. Itu ada kira, makan sembelihannya, kita boleh memakannya dagingnya. Tapi kalau tahu betul kita tahu bukan hanya info yang nggak benar ya. Suatu so, kayak di sini ada daging dari Brasil ya. Maksudnya eh, ayam itu banyak dari Brasil sekarang karena sudah ditutup di Saudi itu ya. Yang datang dari Brasil banyak tuh. Di Brasil kebanyakan orang Nasrani Kristen. Ya itu halal. Apalagi lewat di sini kan eh, negara ya hati-hati ah, di ya. Eh, itu halal. Meskipun juga eh, maksudnya kita ada di Brasil misalkan main di sana. Kalau mayoritasnya Nasrani boleh untuk memakannya. Ya, kalau meni kalau mengetahui betul mengetahui kita di kepala kita, misalnya teman kita orang Nasrani, dia sebelih ayat gitu, disetrum atau dicekik ya, atau disembelih tapi tidak dengan menyebut nama Allah maka jangan memakannya. Kalau tidak mengetahuinya seru maka kita mengucapkan Bismillah ketika memakai full Bismillah kita ketika makannya Bismillah karena kita yakin Allah membolehkan Al Qur'an gitu kan maka nah, kita makan ketika eh kita ketika baca Bismillah ketika hendak memakannya karena dari ya, mana negara yang mayoritas muslim tapi langsungnya kayak India kan banyak dari India makanya ya, jadi India yang masuk ke sini mungkin sudah diteliti ya oh sampai penjagalannya dari sini ditinjau seperti halnya Indonesia juga meninjau ke Australia kan? Kalau Indonesia kan datang daging-daging yang sudah apa sudah dipotong-potong gitu ya sudah dipak gitu maka tim dari Indonesia itu kesana saya itu beritanya Dili melihat penjagalannya jaga lah, tempat pemotongannya itu dilihat secara sah enggak gitu kan kalau secara sah berarti dibolehkan masuk sama di sini juga ketika ada daging-daging dari India itu disuruh pergi ke sana. Kalau daging yang dat datangnya uh, udah udah dipotong-potong gitu, jadi kalau kambing-kambingnya itu, ya. itu sama sudah di survei ya kita berhusnuzoh kepada uh, negeri Qatar karena masalah makanan aja mereka sangat teliti, berarti mereka itu ya, pak ya di restoran itu kalau ada kotor-kotor sedikit itu langsung ditutup, segel gitu ya. Kan? Ada kotor-kotor di kulkasnya atau di mejanya atau ada rambut aja di makanan mereka dilaporkan langsung ditutup tuh berapa bulan prosesnya, pasti ada orang Gadari, pas lihat makanan itu dengan makan hindi, ada rambut jatuh makanya kenapa pelayannya semua itu pakai tutup semua kan nah, mereka kalau ada makanan, eh, rambut di makanan itu jijik suatu yang menjijikan, maka langsung dilaporkan, langsung ditutup ketika saya tanya, ini kenapa masalahnya ditutup tuh ada rambut, katanya ada yang lapor masalah rambut saja, kan satu makanan itu berarti luar biasa, hati-hatinya ya jadi insya Allah di sini mau coba mungkin makanan yang ini apa e, makan Korea itu, itu mungkin insya Allah e, selective di sini kita. Ya. Kecuali negeri kita harus hati-hati. semuanya kan dalam kata MUI semuanya belum terdaftar di halalnya MUI. Karena saking banyaknya, hati-hati ada restoran Korea, Jepang. Bukan masalah dagingnya, sangat dagingnya emang halal. Tapi prosesnya itu, prosesnya mereka nggak jauh dari apa-apa dari arak makanan Korea sama Jepang itu itu makanan bisa menurut mereka yang saya belum MCB katanya enak gitu. Karena prosesnya itu daging apa itu pasti pakai arab itu. Ya. Arab-arab yang mereka gunakan. Itu kan halal art itu ya. Uh, ya. Kalau kita ke India maka hati-hati kalau ke India ini itu ya cari rumah makan yang halal muslim banyak di India juga. Konteks lelaki muslim bisa menikah wanita haluk kita, iya bisa ibu ya lihat ya, dalam saat al yang lima tuh, iya dibuka itu pembolehannya bukan berarti perintah untuk nikahin gitu ya, yang muslim aja banyak gitu kenapa harusnya ini Kristen? Tapi terkadang sudah kau Allah ternyata ada wanita non muslim itu butuh dinikahi misalnya gitu ya haluk kita maka boleh tapi ada syaratnya kan di sana Allah tambahi yang memelihara kehormatan. Nah, kalau ada wanita Kristen itu atau Yahudi menikah kuramatan, kalau ada lebih ya bagus dinikahi. Tapi kalau enggak ada ya jangan memaksakan mencari mereka gitu ya. Mereka agama tetap. Iya, tetap. Mereka tetap, mereka. tetap agama Kristen. Nah, tapi nikahnya nikah Islam. Akadnya akan bawa akad Islam. Akadnya akan Islam ya ada saksi, ada wali. Walinya kalau eh, kamu kan enggak boleh walinya enggak boleh, maka wali hakim. Uh, ya nikahnya tetap dengan nikah Islam tapi wanitanya tetap dia ya Yahudi tetap dia ya Kristen. Nabi Muhammadnya pernah Umar menikahi orang, wanita Kristen tapi akhirnya dicerai Setelah itu diceraikan. Uh, ya. ya. Maksudnya rasa kehormatan itu gimana? Ya itu dia tidak bersinar dia menutup aurat. Kalau dulu kan kalau kita orang nasrani itu pakai kerudung gitu saja. Dan ya, mereka juga. Uh, Memelihkan kehormatan mereka tidak zina, tidak zina, tidak cokor bau dan nah, sekarang masalahnya orang Kristen, orang Muslim aja sudah susah cari yang cari kehormatan. Begitu masalahnya yang ya bukan yang ini, maksudnya yang keumuman. Apalagi mereka kalau di negeri kita susah. Mungkin kalau di negeri Yahudi sendiri ada kalangan Ahmadiyah yang betul-betul anaknya itu dipingit gitulah, dijaga kehormatannya mungkin ada atau juga Kristen Ortodok ya yang tidak bergaul dengan yang lainnya mungkin ada ya tapi intinya ayat itu ya ayat itu abadi dibolehkan tapi syaratnya memelihara keramatan emang susah untuk zaman sekarang susah kenapa orang, orang wanita Muslimah saja banyak gitu kan kalau mau nikah lagi Ya ibu di sini maksudnya konteks laki muslim bisa menikah ahli kitab Ya bisa, yang memelihara kehormatan Ya tidak bersinah, menutup auratnya Ya, ya tidak melakukan lah Ya pelacuran atau yang lainnya ganti-ganti pasangan ya. Apakah sebelum menikah mereka masuk Islam dulu? Eh, tidak, tetap mereka, ya kalau masuk Islam ya muslim. Ya sudah betul-betul boleh muslimah gitu lain lagi gitu kan uh -uh. Jadi dia tetap kristen dan nanti kalau anak-anak itu ikut bapaknya semua Kenapa Islam itu membolehkan Laki-laki nikahi Karena laki itu pemimpin Jadi meskipun nanti dia menikahi itu uh, Tetap dia Kristen Tapi begitu dia mas, uh, menikah Mungkin Setahun dua tahun Akhirnya bisa kebawa sama suaminya ya, Tapi kebalikan wah, Suami kebawa sama istrinya Ini yang bahaya Makanya harus betul-betul kuat di sini uh, Suaminya agamanya bu, Tidak sembarangan Tidak ya, kalau dulu begitu menikah Terus proses-proses akhirnya Jadi muslimah Gitu ya Anak-anaknya semua dinasabkan pada bapaknya Seluruh Islam Jadi Gak boleh anaknya dibagi dua Nah sekarang ada kan sebagian jadi krista Sebagian Islam, ini gak boleh Berarti ini haram Ini dia melakukan dosa ya, dengan nikahnya itu. Jadi anaknya seluruhnya Dinasabkan pada bapaknya Islam semua Gak boleh ikuti ibunya, kalau ibunya gak mau masuk Islam Ya Kawan nah, boleh digauli ber yang lainnya kan? Karena dia diharapkan eh, Yahudi juga demikian. Kalau laki-laki yang non muslim menikahi Muslimah, iya sebelum dia nikah harus masuk Islam dulu. Nah, ini harus ini, karena nanti nikahnya enggak sah dan tergolong zina terus kumpul-kumpul terus. Meskipun dia dianggap terdaftar misalkan atau ya tertulis di pemerintah, tetap dihubungi secara saring dia zina atau setelah menikah akan masuk Islam. Ya, ini bagus. Setelah yang menikah boleh masuk Islam, ini yang diharapkan. Nikah ini mereka ini yang diharapkan. Kalau tidak tetap aja ya, ya apa, tetap di dalam agamanya itu diperbolehkan. Atau hanya dalam agama mesti telah. menikah ya. Allah taala. Ya ini uh, ini hukum hukum abadi ya, dalam Al-Qur'an tetapi mungkin kita dalam melakukannya ini ikut apa? Uh, Sarat-sarat yang berat bagi kita sendiri gitu dan e, muslimah sendiri juga banyak yang harus dinikahi gitu pak ya yang tidak harus mencari yang e, orang Kristen ada e, pendapat Syaikh Ahmad Shakir ya, kalau memang zaman sekarang susah gitu kan dan melihat pergaulan orang Kristen Yahudi demikian maka susah kita tetap mengakui hukumnya tapi janganlah kita melakukan menikahi mereka gitu kata Syaikh Mansyakir karena lihat sudah banyak rusaknya mereka itu ya ini nyata begitu jadi lebih apa modalnya lebih besar modalnya lebih besar nanti kalau menikahi mereka bisa jadi terbawa atau juga anak-anaknya rusak anaknya rusak. Terus. Allah alam Al salam sampai di sini kita cukupkan hirkan dan mohon maaf atas kekurangannya. Sukarno, Allahumma bihamika shalata ilaillah ta'ala. Astagfirullahu bi lailahu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullahi wabarakatuh.